Assalamualaikum Saudara Loon Berita Malam Medisi hari ini Rabu 8 Maret 2017 dibacakan Ardiansyah. Massa desak gubernur usut kasus rekrutmen RSUDZA. MK harus mengacu UU tangani perselisihan Vilkada Aceh. Polisi tangkap kapal dari Sibolga pelaku bom Ikam mendengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi Agen. Berita malam ini juga bisa Anda di Radio City 99.4 FM Luxmawe, Radio Lawaser 99.6 FM Aceh Tenggara dan Radio Rimba Palsae 90.1 FM Luxmawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari newsroom Serambi Agen. Darlun masa dari gerakan mahasiswa dan pemuda Aceh berdemo di kantor gubernur Aceh hari ini. Mendesak gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah mengusut tuntas kasus rekrutmen tenaga kontra rumah sakit tersebut, yang diduga syarat kecurangan. Koordinator aksi Azrul Rizki mengatakan pihaknya menolak hasil rekrutmen RSUDZA karena telah berjalan di luar prosedur. Rencananya peserta yang dinyatakan lulus harus mendaftar ulang pada 9 hingga 11 Maret 2017. Azrul menambahkan rekrutmen tenaga kontrak RSUDZA harus dilakukan ulang sebab masyarakat khususnya ribuan peserta tes tidak dapat mempercayai hasil tersebut. Selain itu, Masa juga menuntut gubernur mengadili siapapun yang terlibat dalam rekrutmen tersebut. Sementara itu, Kepala Birohumah Sedda Aceh, Franz Delian, yang datang menemui Masa mengatakan saat ini gubernur dan tamu nasional sedang meninjau lokasi PNAS KTNA di Ilung Raya. Rans menambahkan gubernur telah meminta penjelasan panitia tes dan akan menyampaikan hasilnya ke publik. Sudarlun pengacara senior Indonesia Yusiril Iza Mahendra mengatakan, Mahkamah Konstitusi harus mengacu kepada UUPA yang tidak mengenal ambang batas dalam penanganan perselisihan hasil pilkada di Aceh. Ketentuan ini sesuai dengan isi pasal 74 UUPA.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 Pihaknya akan segera menemui Ketua MK untuk menyampaikan hal tersebut bahwa Aceh punya ketentuan sendiri, yaitu Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sebab sejak dari syarat pendaftaran peserta pilkada sudah mengacu kepada UUPA. Sudarlun kapal bom ikan asasi Bolga Sumatera Utara yang sedang beroperasi di sekitar Pulau Sarang Aluk kecamatan Pulau Banyak Barat, berhasil ditangkap personil Satpol Air Polres Aceh Singkil hari ini. Proses penangkapan kapal yang di dalamnya terdapat puluhan botol berisi bahan peledak berlangsung dramatis. Pelaku ketika disergap polisi tidak serta-merta menyerah, malah justru berusaha menabrak speedboat petugas yang berukuran kecil dibanding kapal bom ikan. Ketika teriakan serta tembakan peringatan ke udara tak diindahkan, timah panas pun diarahkan ke burit kapal hingga memecahkan kaca ruang kemudi kapten kapal, barulah pelaku menyerah. Sementara itu kasat Pol Air Polres Aceh Singkil Ibtu Hasi Hombing mengatakan sebelum berhasil ditangkap sempat terjadi kejar-kejaran sekitar satu jam. Selain kapal, polisi mengamankan puluhan botol berisi bahan peledak ikan sebanyak 800 kg, 7 tersangka serta sejumlah barang bukti lainnya. Zdarlun, sejumlah mahasiswa Kabupaten Aceh Baradaya selasa kemarin menjegel asrama milik mereka sendiri, yang beralamat di Gampong Lamgapang, Kecamatan Krung, Barona Jaya, Aceh Besar. Penyegelan ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah Abdiya, yang selama ini dinilai tidak peduli terhadap kondisi asrama. Ketua Asrama Abdiya, Khalisuri Suri, mengatakan saat ini terdapat tiga gedung asrama mahasiswa Abdiya di satu lokasi, yaitu Asrama Bantuan Aspirasi Anggota DPRA Almanar yang dibangun 2009, Asrama Bantuan Pemerintah Arab Saudi dibangun 2012, dan Asrama Bantuan PT Pertamina dibangun pada 2013. Ia mengatakan saat ini kondisi gedung Asrama Bantuan Pertamina tidak ada lagi listrik setelah meledaknya trafo pada Desember 2016. Selain itu, pada Asrama itu juga tidak tersedia air, sehingga Asrama tersebut tidak bisa difungsikan dan terkait diurus dengan baik oleh mahasiswa yang menempati gedung. Tidak hanya hal itu, Khalis juga menyebutkan banyak fasilitas gedung asrama Pertamina yang rusak meskipun belum dipakai seperti lapangan olahraga, lantai asrama, dan atap yang bocor. Lain halnya lagi dengan persoalan asrama bantuan pemerintah Arab Saudi. Menurut Khalis, asrama yang memiliki 42 kamar tidur hanya ditempati belasan mahasiswa pun gedung ini memiliki listrik namun tidak bisa dialiri air ke dalam gedung sehingga semua kamar mandi tidak berfungsi. Selain itu banyak fasilitas yang rusak dan arus listrik yang tidak stabil bahkan rawan konsulit yang bisa mengakibatkan kebakaran. Sedangkan asrama bantuan aspirasi almanar saat ini tidak ditempati lagi karena sudah tidak layak huni. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Serandi FM. Berlun Markas Besar Polri menyatakan jenazah Yayat Cahdiat pelaku teror di Bandung belum dijemput pihak keluarga. Jenazah Yayat masih disemayamkan di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur hingga saat ini. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan pihaknya telah menempuh berbagai cara agar keluarga segera menjemput jenazah Yayat. Menurut Martinus, Polri telah menginformasikan identitas jenazah dalam pemberitaan serta menghubungi pihak keluarga atau yang mewakili. Namun belum ada yang bertanggung jawab untuk membawa pulang jenazah Yayat untuk dimakamkan. Sedarlun persidangan yang dilakukan PT Sumber Alfaria Trijaya TBK terkait sumbangan yang dihimpun oleh perusahaan melalui setiap gerainya ternyata tidak mempengaruhi pergerakan harga saham perseroan. Di sepanjang hari ini harga saham peritel modern terpantau biasa-biasa saja. Harga sahamnya ditutup di level Rp540 per saham setelah bergerak dalam rentang Rp535 hingga Rp540 per saham. Di Meja Hijau di Pengadilan Negeri Tangerang Majelis Hakim mempersilahkan pemilik jaringan retail Alfamart selaku penggugat untuk mengajukan saksi fakta dan ahli pekan depan. Sumber Alvaria menggugat Komisi Informasi Pusat dan Mustolih karena tidak terima dengan keputusan KIP yang mengharuskan perusahaan untuk transparasi terhadap semua data sumbangan yang diterima oleh masyarakat. Meski dinilai menjadi presiden buruk bagi perusahaan, tampaknya pergerakan harga sahamnya tak terkecoh.